Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warszawskie, warszawskie, warszawskie, warszawskie, Alhamdu warszawskie, warszawskie, warszawskie, warszawskie, Allahumma salli Salatan kamilatan wasallim Salaman tamman Ala Sayyidina Muhammadinillazitan halubilka Watan perjubil kurab Watuqda bila wajwa tunalu biragam Ustulahawatin Wayustaz kalgamumjil karimi walali wasabipi Kulilama tingwan apasim Bia Amma baat jamaah yeah. alhamdulillah yeah. Sesama manusia Sebenarnya kita harus salin Tolong menolong Dalam segi apapun yang jelas tolong menolong dalam kebaikan Dalam hal ini tolong menolong itu saling membantu orang bukan hanya sekedar materi Tapi juga bisa dalam hal doa, tersenyum bahkan memberi salam Makanya tema kita kali ini akan kita angkat tentang salam Tentang salam Dan pasti orang paling suka dengan salam Apalagi salam tempel Apa itu salam? Salam adalah ungkapan perasaan untuk mengungkapkan Menjalin hubungan Ataupun untuk menyapa Oke? Okay? Ada salam yang berkaitan dengan situasi, keadaan Bahkan bisa berubah disebabkan oleh status apa neng? apa mbak? apa bu? iya nek bahkan ada salam untuk mengungkapkan keadaan bagaimana keadaannya alhamdulillah sudah 3 hari tidak makan ayam bah. <tuh> mengungkapkan dalam artian menyapa orang dalam bentuk perhati? perhatian sendiri dalam islam luar biasa bentuk perhatian islam terhadap salam itu luar biasa sehingga kita akan bahas lebih lanjut tapi kita sapa dulu salim dulu, sapa dulu artis yang ada di sebelah kanan saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh Luki Hakim Hakim Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Keluarga? Alhamdulillah sehat baik Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana? Ya, begitulah kira-kira <laughs> Dan di sebelah kiri saya Wanita paling kaya Oh! <laughs> Ada di sini Ratna Listih Terima kasih Pak Ustad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa Itu. <laughs> Jadi silakan salam, silakan menyapa, tapi ada batasnya, oke? Okay? <tuk> Jangan sampai timbul ketersinggung seperti <tuk> itu. Dan kalau perlu, karena salam itu ada tiga. <tuk> <tuk> <tuk> lewat ucapan, mengucapkan ada salam lewat perbuatan, bersalaman berpelukan berpelukan sebenarnya itu mem mempertemukan dadah dengan dadanya orang itu kan hati yang dipertemukan tapi jangan cowok-cowok sama perempuan apakah dalam islam ada ces? biasa ces ada nie bilang tidak ada tym dalam Islam ada di tanah suci Bismillah jest zrób. To jest zrób. To jest Nie! Jest zrób! Nie! Nie! lagi dan hmm. bilang kalau sesama lagi-lagi boleh mesra kalau perempuan enggak boleh karena bukan bukan juga sesama-sesama gitu. Karena jangan sampai ada kelainan. Ah. Itu. A <laughs> saya nanya kalau salam untuk Goi bagaimana? Wah. Kan harus permisi, harus eh maksud kan harus sopan nih. Misalnya yeah. kita masuk ke lokasi yang kita belum kenal. Yeah. Misalnya lokasi syuting yang kita belum pernah ke situ terus kiri kanan gelap, enggak yeah. jelas kan karena lokasinya malam. Luar kan biasanya suka Uh, uh, assalamualaikum numpang lewat, nah itu benar nggak kayak gitu, Pak bagus. Ustaz? Berarti ini membahas macam-macamnya memberi salam. Mau tahu macam-macam oh. memberi salam? Oh. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah.